واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تعقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي bihi به arham Inna allaha الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Yuslih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa ma yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma ba'du Fa inna istakal hadisi kitabullah Wa khairul huda Huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa shyarul umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'at bapak Ibu sekalian yang semoga Allah wa Taala berikan rahmat kepada kita semua. Segala puji bagi Allah dengan segala nikmat nikmatnya, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta nikmat kita diberi kesehatan, nikmat kita diberi keluangan waktu. dan nikmat Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal saleh. Semoga nikmat-nikmat ini semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta salawat untuk nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengamalkan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul kiamah. Alhamdulillah kita dipertemukan di majelis yang mulia ini kembali dalam rangka untuk membahas dosa-dosa besar dalam kitab al-kabair dan kita masih melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang sebelumnya yaitu tentang dosa zina. Kita telah membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Isra, Al-Furqan, di surah an-nur di ayat yang kedua dan yang ketiga dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita dengan hadis-hadis dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Imam Azhhabi membawakan dalil di dalil yang kelima, bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau dosa apakah yang paling besar? maka beliau menjawab antaja'alallahu antaja'alallahi niddan wa huwa khalaqaka qal summa qala antaktula waladaka qala summa qala jarik Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 4761 dan di Muslim nomor 86. Nah. Jadi Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menjelaskan ketika beliau ditanya tentang dosa-dosa apa yang paling besar, maka beliau sebutkan antaja'alallahi dan engkau jadikan sekutu bagi Allah, sementara engkau mengetahui bahwasanya Dialah yang menciptakan dirimu. Ini termasuk salah satu definisi yang dibuat oleh para alim ulama terkait dengan apakah syirik. Jadi syirik adalah anta jaalalillah ini dan wahwa khalaqah. Sebagaimana pernah kita bahas di dosa besar yang pertama, yaitu tentang dosa syirik. Di sana ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para alim ulama kita, diantaranya adalah mengambil hadis dalam bukhari muslim ini. Yaitu apakah syirik anta ini dan wahwa khalaqah. engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah lah yang menciptakan dirimu. Ini menunjukkan bagaimana rububiyyah Allah dijadikan landasan untuk seseorang itu mengesakan Allah dalam uluhiyah Allah. Ya, Allah menciptakan berarti rububiahnya Allah, kemudian apa konsekuensinya? Uluhiyah yang harus kita kerjakan, yaitu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini bertanya, "Apalagi ya Rasulullah?" Kau summa waladaka yaitu engkau membunuh anak-anakmu karena takut akan ikut makan dari harta bersamamu jadi takut punya anak banyak kemudian harta kita tidak cukup untuk menafkahi mereka ini termasuk dosa besar pula yang nabi sandingkan dengan dosa syirik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala maun apalagi ya Rasulullah uzania bi yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu berarti di sini apa jamaah sekalian berzina apalagi dengan istri tetangga itu dikaitkan atau disandingkan dosa dengan dosa Syirik ini menunjukkan bahwasanya dosa ini besar. Karena tidaklah disandingkan sebuah dosa Atau sebuah amal Dengan suatu yang lebih utama di awal Berarti yang berikutnya juga termasuk Hal yang dikaitkan dengan yang di awal Jika amal yang dikaitkan Di awal adalah utama Berarti amal berikutnya pun juga utama Ini dosa besar Yang paling besar dan Nabi menyebutkan yang pertama adalah syirik Berarti berikutnya juga termasuk dosa Yang tidak boleh dianggap sepele bulan Kalau kemudian Ibnu Masud Yang meriwatkan hadis ini mengatakan Dan nazalat ayatu tasdiqan liqouli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat yang membenarkan hal tersebut. Yaitu apa? Dalam surah Al-Furqan di ayat yang ke-68. Jadi asbab nuzul dari surah Al-Furqan 68 adalah datangnya pertanyaan kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dosa apakah yang paling besar? Maka beliau sebutkan syirik yang Allah kemudian Membunuh anak-anak karena takut hartanya habis, kemudian apa berzina dengan tetangga. Pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Furqan 68: Walladina la nafsa dan orang-orang yang tidak menyembah Robnya. yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tiga hal perkara tadi, maka Nabi menjawab tiga hal dan Allah membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah turunkan surah Al-Furqan di ayat yang ke-68. Dan ayat itu telah kita bahas di awal pembahasan kita di dalil yang kedua. di halaman yang ke-39 Penulis telah Membawakan dalil tersebut Ini sebagai penguat Faidah sekalian. Berzina dengan orang lain Itu sudah termasuk Dosa besar Apalagi berzina Dengan orang lain itu Masih tergolong dengan tetangga kita Dosanya lebih besar lagi Maka dikatakan oleh para ulama ya Sebagaimana yang di jadikan judul oleh penulis kitab ini. Ya apa? akdamu Zina itu lebih besar tingkatannya yang satu dibanding dengan tingkatan yang lain. Jadi zina itu dosanya bertingkat. Salah satunya apa? Ya dengan yang Nabi sebutkan di hadis ini dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Qur'an 68 yaitu berzina dengan istri tetangga karena apa dosa berzina dengan istri tetangga itu lebih besar dosanya dibanding dengan berzina dengan bukan tetangga kita ini menunjukkan apa dosa zina itu bertingkat kadarnya ya, nanti disebutkan oleh penulis di belakang di ayat, uh, di dalil yang di belakang di halaman terakhir nah terkadang zaman sekarang benarlah apa yang kata disebut orang rumput tetangga terkadang lebih hijau daripada rumput di halaman rumah sendiri kalau laki-lakinya itu ya sudah punya itikat tidak baik kemudian ada peluang dari si wanita maka terjadilah hal seperti itu dan kalau laki-lakinya itu ya niatnya hanya untuk main-main ya terjadilah kemudian-ban terjadi zina dengan istri tetangga Wal bilah bilah mas Sehingga terkadang wanita itu, yang lemah kondisinya, itu bisa mengalahkan kekuatan laki-laki. Laki-laki yang kuat itu, Masya Allah. Kadang-kadang lemah di hadapan wanita yang separuh akalnya, separuh agamanya. Mas, dapur sudah mulai menipis. Apa enggak ada yang di kantor yang bisa dibawa-bawa pulang, Pak? Suaminya udah bingung. apa yang bisa dibawa pulang dari kantor, kertas tata, apa, tinta, apa, semen apa, geragal itu bisa mempengaruhi mentalnya lagi-lagi, dan benar sabda Nabi SAW apa kata beliau SAW dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kata beliau ma ra'aitu minnakisati aklin wajinin aglabu lillubbi ar alhazimi al min ihdakunna aku tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya kurang agamanya paling bisa mengalahkan akalnya laki-laki yang kokoh daripada seorang wanita nabi tidak pernah melihat ada sosok makhluk yang lemah dari sisi akal dari sisi agama bisa mengalahkan kokohnya seorang laki-laki para sahabat bertanya ya rasulullah manuksanu akliha apa yang dimaksud dengan kurangnya akal wanita ya Rasulullah kata nabi sallallahu alaihi wasallam alaisat syahadatul mar'ataini bi syahadati rajulin bukankah persaksian dua orang wanita itu sebanding dengan persaksian satu orang laki-laki bukankah ini separuh nih laki-laki satu kemudian wanita dua Berarti apa? Kurang akalnya, karena dari sisi akal, ketika bersaksi wanita disepadankan dengan satu orang laki-laki. Kemudian mereka uh, dia uh, sahabat ini bertanya lagi ya Rasulullah manushanudinihah, <tuh> apa yang dimaksud kurang agamanya? Kata beliau alaih shad walam tasun, bukankah kalau dia sedang haid dia tidak salat tidak berpuasa? kan pulang agamanya kan, laki-laki enggak ada istirahatnya, laki-laki, kok enggak sholat, laki M, malas. Wanita ada masanya istirahat, ketika dia sedang haid maka dia tidak sholat, tidak puasa. Berarti apa? Berkurang agamanya. Maka mengapa kok bisa sampai terkalahkan ini laki-laki ini? Terkadang Ya, ketika terjadi perzinahan, jangan sekalian ya. Kadang dari pihak wanita ini yang kemudian menggoda-goda laki-laki. Laki-laki nah, yang lemah imannya mencoba-coba untuk bermain-main. Ya, awalnya mungkin ya ngobrol-ngobrol biasa, kemudian chattingan, ujung-ujungnya apa? Kemudian kopdar, kopi darat. Ya, nah, ini bahaya aja sekalian. Ya, ini bahaya. Dan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kurangnya akal, kurangnya agama yang tadi sudah disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penjelas. Karena orang bertanya, yang dimaksud wanita kurang akalnya apa? Yang dimaksud kurang agamanya apa? Nabi sudah menasyarahnya, Nabi sudah menjelaskannya. Yaitu apa? Kurangnya akal karena persaksian wanita sebanding dengan dua wanita satu laki-laki. Kurangnya agamanya karena dia tidak bisa salat, tidak bisa berpuasa ketika dia sedang datang haid. Ini termasuk kurang agama bagi seorang wanita Dikatakan oleh seorang pengajar di uh, Universitas Riyad Yaitu Syekh Abdul Karim Al-Khudair Seorang ulama senior di Saudi Beliau mengatakan Wanita itu ada 5 kondisi ketika dia dikatakan separuh dibanding dengan laki-laki Kondisi wanita itu Ada lima keadaan dimana Kondisinya dia Dua kali dibanding dengan laki-laki Artinya separuh dari keadaan laki-laki Ini itu dalam dalam satu persaksian Persaksiannya wanita dua Laki-laki satu Kemudian dalam hal apa? Diat Membayar diat Kalau dia melakukan satu uh, Kejahatan Kemudian hukumannya harus uh, membayar diat maka diatnya adalah separuhnya diatnya laki-laki. misal dia 1 miliar laki-laki maka diatnya perempuan 500 mili, uh, juta nah, misalnya. jadi separuhnya lagi laki-laki. Kemudian yang ketiga dari sisi apa? Waris. Ya. warisnya wanita ya. Laki-laki mendapatkan 2 bagian, laki perempuan 1 bagian. Berarti separuhnya laki-laki kembali. Yang kelima, yang keempat kondisi apa akekoh? Anak laki-laki dua ekor kambing, perempuan satu ekor kambing. Tetapi para ulama menyebutkan, ande ada orang tua yang tidak berkemampuan ketika mengakekohi anak laki-lakinya dengan dua ekor kambing, maka satu pun sudah tidak mengapa. Ande saat itu tidak menjumpai keluasan rizki yang Allah berikan saat itu. Kemudian dia ingin menjalankan sunnah tanggung jawabnya sebagai orang tua, maka para ulama menyebutkan bolehnya dia satu. Ande pun juga tidak menjumpai kawin eh, kambing akikah itu jantan, maka boleh yang betina. Ande nggak menjumpai yang jantan, barangkali karena sulit cari gitu ya, atau mungkin eh, harganya tidak sesuai dengan budget kita, cukupnya untuk betina, boleh dengan betina jadi. Dan itu sudah mengukurkan tanggung jawab orang tua di awal kelahiran si putra. Ya. Masalah Akeko ketika sudah lewat masanya 721 hari maka sebagai ulama berselisih pendapat dalam masalah ini dan ada keluasan di masalah tersebut. Ya. Ada yang membolehkan Akeko bagi yang sudah mampu di usia walaupun sudah berapapun ada yang mengatakan sudah lewat karena itu tanggung jawab orang tua ketika anak ini masih bayi. Ya, ini terjadi persisian di kalangan ulama yang jelas akekoh wanita itu separuhnya laki-laki dan disebutkan pula yang kelima adalah masalah pembebasan budak kalau ada yang membebaskan budak wanita dua maka dia kadarnya sama dengan membebaskan satu budak laki-laki jadi hampir sama dengan kondisi ketika akekoh dan seterusnya jadi ini dikatakan oleh seh Abdul Karim Buddha Seorang ulama senior di Saudi dia mengatakan ada lima kondisi wanita itu separuhnya laki-laki. Maka tidak bisa kemudian dihukum positif kita kemudian harus disamakan semua waris harus sama. Tidak bisa ini sudah sesuai dengan ketentuan dari syariat Allah ta'ala dan ini tidak bisa dirubah. kita kembali ke hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berzina dengan tetangga itu Kadarnya lebih dosanya dibanding dengan berzina bukan dengan tetangga Ditambah lagi kalau zina itu dengan mahrum Atau orang yang telah bersuami atau beristri itu lebih besar dosanya berzina dibanding dengan dia bukan mahram kita Dan bukan orang yang sudah beristri atau bersuami ditambah kalau dia berzinah dengan tetangga yang notabene tetangga itu adalah kerabat dia, wah itu tambah tumpuk dosanya ini. Kenapa aja mas Karena bisa memutus kekerabatan. Yang seharusnya tetangga itu aman dari tangan, dari lesan kita, dari perbuatan kita. Oh kita kok ganggu dia gitulah. Sementara Nabi saw kan di, diwasiati oleh Jibril. Ya Jibril sering datang kepada Nabi saw untuk memberikan apa? Ihsanlah kepada tetanggamu, ihsanlah pada tetanggamu, berbuat baiklah pada tetangga. Sampai-sampai Nabi mengira, karena Jibril sering memberikan wasiat tentang tetangga, sampai-sampai Nabi mengira, kata Nabi saw, aku mengira bahwasanya tetangga itu mendapatkan jatah waris. Sangking seringnya Jibril ngasih wasiat, sampai-sampai saya mengira, kata Nabi saw, di awal-awal beliau mengira jangan-jangan nanti tetangga itu dapat warisan itu. Sangking Tetangga itu dipentingkan dalam hubungan interaksi dengan sesama manusia. Nah ini kemudian tetangganya diganggu dengan istrinya dizina itu Gimana nggak merusak hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan dan hubungan antar tetangga aja misalnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Nabi ulang tiga kali. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Tidak sempurna iman seseorang Tidak sempurna iman seseorang Siapa yang Rasulullah? Para sahabat bertanya Yaitu orang yang tidak aman dari sifat bawa ikuhnya Bawa ikuh itu apa? Curang, julas, licik, suka ganggu tetangga dengan lesan dan tangannya Itu orang yang dikertakan Nabi La yu'min Dalam hadis yang lain tidak akan masuk surga <klihat> <klihat> Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Dan nabinya Wasallam memerintahkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga Jadi ketika hubungan ini dicederai Dengan cara kita berbuat zina dengan istri tetangga Makanya termasuk dosa yang lebih besar Zinanya dibanding dengan berzina dengan orang lain Karena perintah Nabi untuk tidak berbuat dolim pada tetangga, ya berbuat baik pada tetangga ini banyak aja mas. Sama-sama disebutkan bertetangga di dunia dan bertetangga pula di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak di sana adab adab tentang ya, bertetangga? Mungkin sama Ustaz Ilham, mungkin nanti pada bab itu mungkin sudah dibahas atau belum. Akan masuk pada bab tentang ya jadi berbuat baik dengan tetangga dan disebutkan oleh penulis. Di halaman yang ke-42 Di dalil yang ke-12 Zina yang paling berat adalah Berzina dengan ibu Saudara perempuan Istri ayah Dan semua perempuan yang merupakan mahram Bagi orang yang bersangkutan Nah ini tadi yang saya sebutkan Yaitu dosa berzina dengan mahram Itu lebih besar nilai kadar dosanya Dibanding dengan bukan orang mahrum okay. Maka tadi disebutkan Yaitu Ba'duhha adzamu min ba'd zina itu satu dosa kadang lebih besar daripada zina yang lain. Disebutkan di sini oleh Imam Al-Hakim ya. riwayat ini tapi oleh Imam az tidak disetujui man waqa'a ala zati mahramin faqtuluh. Barang siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah dia. Tapi Imam az tidak menstujui penesuhan dari Al-Hakim. Dan dalam masalah ini terdapat hadis-hadis yang banyak di antaranya adalah hadis dari Al-Bara' ana khalatu ba'sa kun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arsa biimraati adhihi ay yaqtulahu wa yukhassima wa yukhmissa maluhu malahu Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi memerintahkan paman dari pihak ibu ya Datang kepada seorang laki-laki yang telah menjadi pengantin dengan istri bapaknya. Ini kurang ajar. Jadi istri bapaknya itu dinikahi gitu sama anaknya. Berarti kan berzina dia dengan istri bapaknya. Mungkin bapaknya sudah meninggal barangkali. Agar membunuhnya, merampas hartanya dan dibagi menjadi lima bagian sebagaimana gonima. Gonima itu kan dibagi lima. Harta gonima itu dibagi sepert lima. ya 1/5 1/5 1/5 yang 1/5 untuk Allah dan Rasul-Nya. Yang 4/5 dibagi untuk yang aktif di medan perang atau yang dia membantu dan seterusnya. Ya sebagaimana pernah kita bahas eh, di sini kalau tidak salah, maka ber, yang berperang itu kalau dia naik kendaraan dia dapat jatah dua bagian. Ini ya, untuk segera tambahan. Satu untuk penunggangnya, satu dihitung untuk kendaraannya. Jadi kalau kita naik kuda ikut perang gitu ya. kuda kita ini dapat jatah agonima enak ya. kalau naik motor ya, motornya diisi bensin gitu kalau zaman sekarang kalau orangnya berjalan kaki maka dia dapat satu bagian nah Nabi SAW 1 per bagian beliau berarti berapa? 20% banyak itu ya, Mas, ya? 20% itu banyak apalagi ketika menaklukkan eh, negeri khaybar di negeri khaybar tempat orang-orang Yahud yang mereka membangun benteng-benteng kokoh mereka itu gonimahnya masalah, luar biasa banyaknya ya. saking banyaknya sampai kemudian oleh Nabi Wasallam ditaruh di Cirona dulu setelah beliau dari Mekah baru kemudian melanjutkan peperangan berikutnya kemudian baru diambil itu gonimahnya untuk pergi ke Madinah. saking banyaknya sekian puluh ribu onta sekian, ribu, sekian puluh ribu kambing, sekian ribu onta sekian ribu mas dan perak Dan sekian ratus budak tawanan perang, termasuk diantaranya adalah keluarga besarnya e, Halima itu ibu susuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian Rasulullah ketika melihat kok ada e, saudara sepersusuannya maka beliau membebaskan saudara dari e, ibu susuannya, karena beliau mengenali saudara saudara sepersusuannya maka bebaskan ini, bebaskan ini. saking banyaknya semuanya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperlima itu tidak beliau pakai sendiri. Apa yang beliau lakukan? Beliau bagikan kepada para janda-janda Orang-orang fakir miskin Anak-anak yatim Beliau bagikan hartanya Sehingga kita pernah jumpai dalam sebuah riwayat Ketika beliau selesai salat asar Kemudian beliau selesai salam Kemudian beliau masuk ke kamar Apa yang beliau ambil sekantong uang Yang belum beliau bagikan hari itu Saya tidak mau malam ini bermalam Sementara masih ada tanggungan uang yang harus saya bagikan InsyaAllah Luar biasa Nabi kita Assalamualaikum kalau kita kan sesuk makan nopo ya, bingung sesuk makan napa sih ya, <laughs> nah, nah, jadi sebagian dosa zina itu lebih besar daripada dosa zina yang lain, ini disebutkan eh, sebagaimana judul bab dalam eh, bab ini. Kemudian dalil yang keenam. Kemudian Nabi saw bersabda, hina yasni Tidaklah orang yang berzina melakukan zina ketika dia berzina itu dalam keadaan mukmin. Orang ketika berzina itu tidak disebut sebagai orang mukmin, jadi ini, tidak disebut sebagai seorang mukmin. Walayas hina Tidaklah dia mencuri ketika mencuri dia disebut dalam keadaan mukmin. Walayyashrohul mukmin. Tidaklah seseorang itu ketika dia minum minuman keras dalam keadaan dia mukmin. Jadi kalau orang itu ketika sedang berzina, sedang mencuri, sedang minum minuman keras dia ngeflex karena mabuk itu tidak disebut dia orang mukmin. Apa syarahnya? nanti disebutkan berikutnya. nanti disebutkan pula dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Muslim. Idza abdu iman fakana Apabila seorang hamba berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seperti gumpalan hitam di atas kepalanya. Jadi kalau orang sedang berzina iman itu keluar dari hatinya. Berbentuk gumpalan di atas kepalanya. Faida akhlaa rajailahil iman jika dia bertobat meninggalkan zinanya Gumpalan itu kembali lagi pada dirinya Untuk memperjelas Apa yang disebutkan di hadis yang sebelumnya Kemudian ditambahkan lagi Di, ayat, di hadis yang ke-8 Manzana aw syaribal Homrah naza allahu Minhul iman kama yahlau Al insanu Al komiso Min roksi Barang siapa yang berzina atau minum homer Maka Allah akan mencabut imannya Sebagaimana ditanggalkannya Baju dari kepalanya Jadi begini, Ketika orang itu berzina, maknanya imannya tidak sempurna. Bukan iman dicabut seluruhnya hilang. Enggak. Ini berbeda dengan pemahaman orang-orang kharid. Orang, -orang kharid mengatakan pelaku dosa besar maka diakah kafir. Karena apa? Berdasarkan hadis ini pula. Ketika dia berzina nggak mu'min, berarti apa? Kafir. Kan gitu. Kalau nggak mu'min ya kafir. Pemahaman orang kharid seperti itu. Sehingga kemudian apa? Pelaku dosa besar fitnar Sementara orang-orang muktazila mengatakan adalah Pelaku dosa besar itu Di akhirat adalah diantara Kedudukan orang mukmin dan orang kafir Tapi ujung-ujungnya Endingnya apa? Sama fitnar pula Tapi ahlu sunnah Mengatakan pelaku dosa besar Ada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu kataan. Imma Allah mengazab sebesar dosa yang dia lakukan, imma Allah mengampuni dosa-dosanya. Selama dia tidak menghalalkan dosa besar yang dia lakukan. Pengharaman, maaf. Kekalnya dia di neraka atau dimasukkannya dia ke dalam neraka karena sebab dia menghalalkan dosa yang dia lakukan. Ketika dia menghalalkan dosa tadi maka yang disebut dengan kekal, sebagaimana pernah kita bahas, maka kekalnya di neraka dengan sebab dia menghalalkan, kalau itu yang ditafsirkan bahwasanya kekal memang selama-lamanya. Tapi kalau kekal bukan selama-lamanya, dan dia tidak menghalalkan perilaku dosa yang dia lakukan, maka maknanya adalah panjang waktunya dibanding dengan dosa lain yang tidak termasuk dosa besar. Bisa dipahami? Jadi beda dengan khawar itu Karena berdasarkan hadis ini mereka berpendapat ketika orang itu berzina loh, imannya dicabut ditanggalkan dari badannya sebagaimana baju ditanggalkan dari kepalanya. Berarti apa? Dia kafir dong, bukan orang mukmin. Sementara kata Imam Nawawi rahimahullah menurut para pentahkik, para peneliti ya, dalam agama kita yang benar bahwasanya imannya tidak sempurna. Bukan kamil. sehingga apa maka dia masih ada yang dikatakan sebagai seorang yang beriman tetapi imannya kurang sem sempurna berarti apa ada kemungkinan dia diazab iya kemungkinan masuk neraka iya ada karena orang masuk surga itu ada tiga kondisi ya disebutkan dalam <tuh> nah, kita buta hid di orang masuk surga itu ada tiga keadaan satu dia masuk surga tanpa hisap tanpa azab Yang termasuk 70.000 ribu orang masuk surga tanpa injaz tanpa azab, nah itu masuk di sana. Yang mereka kuat tawakalnya, kuat keimanannya dan kuat tauhidnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini tidak diperiksa sama sekali sama Allah. Ya, VIP, masuk bleng Kartu free itu, masya Allah. Yang kedua dihisap dengan hisaban yasiroh. Betul, dia ditanya sama Allah. tapi dibentangkan semua keburukan-keburukannya kemudian dia mengimaninya, men Allah mengatakan apa? Aku tutupi semua dosa-dosamu, aku ampuni semua dosa-dosamu. Kemudian dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta pada setiap kali kita berdoa pada Allah. Ya Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hisablah aku, hitunglah aku, auditlah aku dengan hisaban yasira. Hisap yang ringan. Apa maknanya? Kayak kita rapotan ini loh. Cuma dibutuh nodok. Loh. Hakmu tahun bolos. Nilainmu matematika limo. Ya. Tapi semua. Remedi masuk kelas. Lulus. Seperti itu kurang lebih. Tapi ini di sisi Allah SWT tentu lebih dahsyat lagi. Jadi yang kedua ini. dibebarkan kesalahan-kesalahannya. Tapi sebagian besar Allah hapus. Allah ampuni dosa dosanya. Yang ketiga ini yang susah. Hisapnya munakosah. teliti, detail, setiap rinci dari dosa yang kita lakukan hari ini jam ini, di tempat ini, detil semua dionce'i sama Allah lebih detail daripada KPK sama PPK di audit satu persatu, hartamu dari mana amalmu, semua semua yang kata para alim ulama yang ketiga ini kondisinya mendapatkan siksa itu dua kali dari sisi mana? dari sisi ketika dia di audit itu menyiksa dirinya menyiksa di audit seperti itu menyiksa kita lama menunggu giliran kita untuk kemudian apakah masuk neraka apakah masuk surga itu siksaan tersendiri bagi orang seperti ini yang kedua setelah ketahuan begitu banyak dosanya masukkan neraka dan yang intinya seorang muslim seorang mukmin potensi masuk besar surga iya ada tapi apakah harus melalui neraka dulu atau dimudahkan oleh Allah dengan diamuni atau masuk yang 70.000 masuk syirkah namanya tambah azab. Ya yang 70.000 ini sidnya terbatas. Atau kuotanya sangat-sangat minim ini. Hanya 70.000 loh sekarang. Tapi di hadis di musnad Imam Ahmad Allah tambahkan dengan satu cakupan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan lagi di musnad Imam Ahmad pula Nabi meminta setiap 1.000 itu Nabi minta satu eh, 10.000 lagi. Jadi Nabi, Nabi minta kelipatan lagi dari yang 70.000 tadi. tapi dengan jumlah umat yang sedemikian banyak dari umatnya Nabi Adam sampai akhir zaman ini tentu kuataannya tetap masih sedikit gitu. Kita harus bersaing dengan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Harus bersaing dengan para a'immah dan murid-muridnya. Dengan ulama-ulama besar yang lainnya. Ya. Jadi persaingannya ketat yang di nomor pertama ini. Ya. barangkali kita mungkin masuk di poin yang kedua. Amin. Mudah-mudahan Allah Mudahkan hisab kita dengan hisaban yasiro. Perbanyak doa ini, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah hisaplah aku ini dengan hisab yang mudah. Karena kalau Allah mudahkan hisab kita, urusannya dia mudah. Hanya cuma diperlihatkan doa, jangan Ini loh, ini loh, ini. Selesai. Aku ampuni. Tapi yang ketiga ini yang sulit. Kita tak berharap yang ketiga ini. kalau ada orang yang kemudian mengalami dosa zina. Sementara dia mungkin punya amal-amal yang lain, boleh jadi Allah kemudian mengampuninya, boleh jadi dengan sebab taubat dia. Kalau tidak, dengan hat yang ada di dunia, karena hat di dunia itu bisa menggugurkan dosa dia. Tapi kalau tidak ada hat, bagaimana? Ya taubat, taubatan naswa sebanyak-banyaknya. Ketika seseorang itu menerima hukum hat, ya dipancung, dipotong tangannya, dirajam, itu semua sebagai penggugur dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi kan tidak semua bisa melakukan atau tidak melakukan hal seperti itu. Apa yang terjadi? Ya di penjara. Taubatkah dia? Kadang lebih pinter ketika keluar dari penjara. Banyak maha guru di dalam sana. Dia mengguru pada orang-orang yang lebih pinter kriminalnya, keluar jadi orang pinter kriminal lagi. Ini enggak taubat namanya ini. Ya, maka harus bertobat dengan taubatan al mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari yang seperti itu. Jadi ulama sepakat. bahwasanya pelaku syirik lah yang dikatakan kafir, kemudian abadan di neraka, tapi selama tidak menghalalkan kesyirikan emang eh, dosa besar itu maka kalau disebut abadan holidina fiha maka maknanya panjang di neraka dibanding dengan dosa lain yang dia lakukan ya. nah Kemudian dari yang ke-9 Yang dibawakan oleh Imam az Rahimahullah Sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim Di hadis nomor 107 Salah satu La yukallimuhullahu yawmal qiyamah Wala yuzakihim Wala yamzuru ilayhim Walahum azabun alim Syaykhun zanin Wa malikun kazabun Wa ailun mustakbirun Ada tiga golongan manusia yang tidak diajak cakap sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita masuk sebuah acara besar gitu nih, sama Suhail baiknya tuh nggak direken ya Kita di, kita masuk sebuah acara, acaranya orang penting. Orang penting itu nggak ngerekam sama kita. Itu sudah siksaan tersendiri bagi kita. Oh enggak direken sih aku, gak kenal ya. Itu di dunia loh. ini nanti di yaumul Kiamah ini Allah ini nanti Allah enggak ngajak cakep kita enggak ngajak bincang kita walayuzakihim tidak membersihkan dari dosa-dosa kita, tidak mensucikan kita walayang zuru ilahim tidak melihat dengan pandangan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala walahum azabun alim plus ditambah yang keempat, apa? diberi adab yang berdih empat, hukuman ini berat loh jangan-jangan nggak diajak bicara sama Allah, nggak dibersihkan dosanya, nggak diajak eh apa namanya, uh, nggak dilihat oleh Allah, kemudian diberi azab yang pedih. Ini sudah menunjukkan bagaimana tiga golongan ini, wah masya Allah, dosanya besar ini Nah pertanyaannya kenapa kok tiga orang ini kok dosanya ini kok besar? Kok sampai-sampai Allah berikan empat azab, empat siksaan seperti ini. Yang pertama, Pak Syaikhun Zanin orang tua yang berzina. Bukan maksudnya orang tua kita, bukan. Orang yang kecepu gitu. Kecepu berzina. Kemudian yang kedua apa? Penguasa yang bohong. Dan yang ketiga adalah orang miskin sombong bisa. Coba kita perhatikan dari tiga orang ini Tiga golongan ini Orang e, tua Sudah tua kok ya berzina, Penguasa Pemimpin kok bohong Kemudian yang ketiga Adalah orang miskin yang sombong Kira-kira apa yang Menjadi latar belakang Atau benang merah dari tiga orang ini Kira-kira Orang sepul zina. Umumnya yang berzina siapa? Yang masih punya tenaga Masih punya gherah, gairah, semangat, nafsu Siapa? Orang muda Orang berbohong biasanya apa? Untuk menutupi keadaan dirinya atau ingin selamat dari sesuatu Kemudian dia berbohong Ini penguasa saja Punya kekuatan, punya power, punya kebijakan Loh kok masih bohong? Kenapa dia bohong? Miskin sing disombong nopo Hei kumlumrat Ayo aduk kekayaan sama saya oh, Sepedawan tel saya Hei keluarkan harlemu misalnya gitu. Lu yang Disombong nopo Apa kata para ulama? Tiga orang ini tidak punya motivasi Atau lemah motivasi dalam melakukan dosa Dosa yang dia lakukan itu motivasinya lemah orang berzina, dosa, iya dosa besar tapi lebih besar lagi dosanya ketika dia sudah sepuh bohong, iya dosa itu, dosa besar yang melakukan siapa? penguasa, lebih mana dosa besar lagi sombong, tidak boleh dosa besar, esing sombong-sombong, umiskin orang kaya sombong, pantas tidak? pantas, walaupun itu dosa besar loh ya orang kaya sombong saya nyombongkan kekayaan saya, iya pantes dia sombong, karena apa? dia kaya tapi itu juga salah, itu dosa besar ini ada orang miskin yang nggak punya power gak punya motivasi untuk apa yang disombongkan, lho kok sombong gitu loh maka para ulama membuat kaidah, dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini adalah dosa orang-orang yang tidak punya motivasi atau lemah motivasinya orang tua itu gak mungkin berzina secara umum kenapa? motivasinya lemah untuk berzina sudah mulai hilang tenaganya mulai hilang hasratnya ya. lah kok ini berzina gitu loh penguasa apa yang dia jadikan motivasi untuk berbohong apa motivasinya? gak ada oh dia punya kekuatan kok dia bisa bisa uh, ofensif kepada orang lain dengan kekuatannya dengan kebijakannya dia bisa buat ini buat itu bisa, loh kenapa harus berbohong orang miskin lagi, apa yang dia sombongkan gak punya apa-apa nyumbung ya. kata orang Surabaya itu mekiti <tis> melarat, elek mekiti <tis> itu bahasa paling gak enak Lalu, <tis> yang disombongkan itu apa? maka disebutkan ini gak ada motivasinya, apa motivasinya? dan lemah motivasinya lemah sekali loh kok dia berbuat dosa seolah-olah apa kata Qodi bin Iyad rahimahullah kata beliau tiga orang ini meremehkan syariat Allah Subhanahu sehingga mereka melanggar dosa-dosa yang Allah larang dia gak punya motivasi tiga orang ini dengan kondisinya yang masing-masing mereka gak punya motivasi dan lemah motivasinya sehingga ketika mereka melanggar dosa yang mereka lakukan masing-masing maka mereka sejatinya sedang meremehkan syaratnya Allah SWT kamu gak boleh zina, ya wong tua, lah kok zina? kok gak ada motivasinya orang tua kok penguasa bohong, ya ngapain dia bohong? dia punya kebijakan, dia punya berbagai macam regulasi untuk membuat masyarakat begini dan begitu bisa saja kenapa dia boleh berbohong? ditambah orang miskin, sombong lagi Enggak punya motivasi, lemah motivasinya. Maka itu yang kemudian membuat dosanya lebih besar dibanding dengan orang yang melakukan dosa yang sama. Pemuda berzina, dosa besar dia. Tapi lebih besar orang sepuh yang berzina. Orang awam biasa, rakyat berbohong karena ingin selamat dirinya. Ingin terjauh dari para bahaya, dia bohong. Iya, boleh. Tapi ini pun juga dosa besar. ya Boleh dalam artian iya memang seperti itulah kondisinya Tapi ini ada penguasa yang sudah kuat semuanya kondisinya Lah kok bohong gitu Apa motivasinya? Menutupi kesalahannya Kan bisa saja dia buat acara-acara untuk mudah menutupi acaranya Kenapa dia harus bohong? Sombong lagi orang miskin Enggak ada yang Nah ini yang disebut oleh Odi bin Iyan Ada Secara tidak langsung mereka ini sedang merendahkan, meremehkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Motivasinya lemahnya Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka dengan apa? Tidak diajak cakap, tidak diajak, uh, tidak disucikan dosa-dosanya, tidak dilihat dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberi azab yang pedih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena biasanya yang yang nafsunya birahnya kuat itu para pemuda. Orang terdesak, dia berbohong Dia didolimi, dia berbohong Iya biasa Kaya raya, sombong ya Perlakunya orang-orang seperti itu Ini kebalikannya kok Yang melakukan hal yang sama gitu. Ini yang kemudian ya oleh Nabi SAW Dengan tiga golongan tadi Ditambahkan di halaman yang Ke-42 Di dalil yang ke-11 Nabi menambahkan Dengan Al-Bayya'ul-Hallaf empat golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang menjual dengan dagangannya yang dia bersumpah palsu berdusta untuk melariskan dagangannya sebagai tambahan dari tiga golongan tadi karena yang sisanya sama Ada nggak orang berdagang tuh bersumpah Banyak ya banyak supaya apa laris dagangannya ini barang super-barang super ori-ori barang super, oh. sampai untuk pula ini aku pula ini biru itu bisa oh, atau dia nyuruh orang pula nyuruh orang untuk nawar barangnya seolah-olah barangnya tinggi padahal harganya di bawah itu Jadi orang kalau mau nawar di bawah yang nawar tadi enggak enak, kenapa? Sudah daya nawar tinggi. Ini termasuk pola tingkahnya para pedagang yang tidak benar. Ya apalagi dia menggunakan sumpah palsu. Ya ini barang bagus, nggak ada lagi barang di sini kecuali barang ini, ayo cepet di gudangnya masih banyak. Supaya orang cepat-cepatan beli barang ini. Ya. Orang yang tertarik dengan dengan narasi-narasi ber berdagang itu ya sudah, ya. Jadi. tidak boleh kita berdagang kemudian ee, berbohong, ya, menggunakan sumpah-sumpah palsu untuk melariskan barang dagangan kita, nggak ada keberkahan ya masukannya. Dan memang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pedagang itu Allah bangkitkan dalam keadaan dia orang yang fajar, para pem, pendosa. Pedagang itu sebagian besarnya Allah bangkitkan dalam label sebagai seorang pendosa banyak berbuat dosa. Kenapa? Kalau dia itu nawar apa menawarkan barang biasanya dengan bohong, dengan sumpah-sumpah palsu. Maka Nabi mengatakan kalau ingin keberkahan dalam berdagang dalam jual beli maka perbanyaklah sodako. Terkhusus pedagang, maka Nabi menyarankan untuk memperbanyak sodako. Untuk menutup celah adanya mungkin transaksi yang mungkin kurang-kurang berkah, mungkin ada bohong-bohong dikit lah sama pelanggan. Apa enggak? Wapi, malah dok cak retake titik tapi nggak diomong no, gitu ya. Enak gak, Enak, enak, enak. Kalau kecutnya belas manis kape. pulang di rumah kecut kilo marah-marah yang yang beli ini sampai nih buju ya gu kilo kecut kafe bu sampai sa kilo, aku lo sak piket pilo kecut kafe. sampai masak kilo ada yang protes dengan aku aku sampai kepikulan ini kecet kabel, gak protes aku gimana itu udah kadang beli zaman sekarang kita pernah beli kayak gitu katanya manis, tapi pernah kita dapati pedagang itu jujur kita beli apa namanya jeruk yang kecil-kecil itu jeruk apa namanya itu yang kecil-kecil itu warnanya urin itu Uh, santang itu kalau nggak salah ya. Itu ada yang nggak berdaun, ada yang berdaun. Ternyata pedagangnya itu mengatakan kalau bapak beli yang berdaun itu kecut pak. Kalau yang nggak berdaun itu manis. Tapi dioplos sama orangnya, kerikan satu. Maka disuruh milih yang nggak ada daunnya. Hanya kita milih yang nggak ada daunnya. Betul ternyata. Ketika ada daunnya dikupas, emang kecut. Tapi kecutnya memang seger memangnya. nggak terlalu karena kecil kan satu satu buah masuk kita <tuk> tapi sebagian besarnya manis kenapa dicampur kalau dia beli yang manis saja pulaannya nggak nutut jadi dioplos apa yang... <tuk> tapi orang-orangnya jujur mengatakan ini ada campuran yang kecut silakan dipilih yang enggak ada daunnya yang yang nggak kecut loh macam seperti ini karena ada orang nggak tahu jam, jam, jam. ini ada yang kecut ada yang, yang dais ya, beli aja campur semua ternyata protes kok oh, kecut ini kok manis padahal pedagangnya nyampur itu. Ya. Nabi kan pernah melarang seorang pedagang yang mencampur kurma yang basah dengan yang kurma yang kering. Ketika Nabi masukkan tangan beliau ke karungnya, lho, kok kok basah yang bawah. Nabi marah, kenapa tidak engkau pisahkan yang kering dengan yang basah? Kemudian kau katakan, ini kurma kering harga sekian, kurma basah harga sekian, supaya budget pembeli sesuai dengan apa yang dia beli. Bukan tertipu, diambil kering ternyata dalamnya basah. Nah, seperti itu. Jadi ada kebergahan, maka iringi dengan banyak sodako, khusus pedagang. Bukan berarti kemudian boleh kemudian bersumpah palsu, bohong. Kemudian eh, tak tutupi sodako ya. ya, bukan gitu maksudnya. <laughs> seperti sengaja berbuat dosa, kemudian diimbangi dengan sodako, bukan maksudnya bukan seperti itu. Nah. Kemudian diantara dosa-dosa besar, zina yang bertingkat. disampaikan oleh Nabi SAW yaitu ketika menyebutkan tentang kehormatan istri-istri para mujahid dibanding dengan istri-istri orang yang tidak ikut berperang di halaman ke 41 di dalam yang ke 10 ini juga menunjukkan bahwasanya dosa zina itu bertingkat karena ketika berzina dengan orang-orang istrinya para mujahid yang mereka itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ibu-ibu kalian sendiri maka dosanya lebih besar dibanding dengan berzina dengan istri orang yang gak ikut berlangga ini apa? untuk menjaga kehormatan istri-istri para mujahid <tuh> mereka adalah orang-orang yang harus dihormati diberikan santunan, dicukupi kebutuhannya dan seterusnya nah kok ini ada orang yang kemudian berpikiran buruk ya, asalnya kemudian dia berzina dengan istri si mujahid ketika suaminya sedang berjihad di Medan Laga Tentu dosanya lebih besar lagi ini, ini yang tidak ya diperbolehkan bukan berarti berzina dengan bukan istrinya mujahid diperbolehkan bukan tapi ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dosa besar itu bertingkat dosa satu dengan dosa yang lain nah ini yang disebutkan oleh Imam azzahabbirahimall terkait dengan dalil-dalil Tentang dosa zina yang satu lebih besar daripada dosa zina yang lain nah, Sebagai penutup kalian. Dosa zina adalah dosa yang besar Dosa yang merupakan jalan keburukan Dosa yang membuat aib masyarakat Dosa yang merusak nasab dan seterusnya Berbagai macam keburukan-keburukan dosa hingga kemudian Allah menutup rapat-rapat wasilah wasilah wala taqrabuz zina jangan dekat-dekat zina wasilah wasilah untuk dekat zina sudah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini salah satu metode agama kita yang sempurna adalah berbagai macam jalan menuju keburukan sudah Allah tutup. Bukan ketika seorang hamba itu sudah masuk nyemplung ke dosa baru kemudian ditutup tidak. wasilah wasilah menuju ke sana sudah dikat supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia kemudian mengatakan dosa saya enggak diberi peringatan. Saya enggak diberitahu ini dan itu. Tidak ada lagi alasan seperti itu. Sehingga saking buruknya perilaku dosa zina, sampai-sampai binatang pun itu juga melakukan hal yang sama, ada ketika kecemburuan ketika pasangannya melakukan zina. Zina yang dilakukan demikian itu kan awalnya karena tidak ada kecemburuan pada pasangannya. dibiarkannya pasangannya ya berhubungan dengan orang lain hingga kemudian terjerumus pada perilaku zina ini bagi orang-orang awam sangat banyak terjadi kasus-kasus seperti ini nih. awalnya hanya kenalan hanya kemudian urusan ini dan itu kemudian ujung-ujungnya berzina binatang saja itu membenci zina ya binatang apalagi ini manusia lalu ada manusia kemudian yang karena lemah imannya tergoda oleh nafsu kemudian jatuh pada zina Disebutkan oleh Imam Bukhari Di hadis nomor 3849 Ketika beliau membawakan Bab tentang manakib ansor keutamaan orang-orang ansor Di bab osama fil jahiliyah Imam Bukhari membawakan sebuah riwayat Dari Amir bin Maimun Seorang tabiin golongan tabian Tabiin itu bertingkat Tabiin yang langsung Bertemu dengan para sahabat Maka disebut dengan tabiin golongan tua Yang setelahnya kemudian yang muda-muda, golongan pertengahan, Kemudian baru, golongan muda, ya kemudian baru kemudian tabiut tabiin. Amr bin Maimun Ini termasuk tabiin golongan tua. Beliau mengatakan, ketika di masa jahiliyah, ra'aitu fil jahiliyah 'alaiha Di masa jahiliyah dahulu Ketika beliau belum masuk Islam Pernah melihat seekor monyet Sedang dikerumuni monyet-monyet yang lain Ternyata monyet ini telah berzina Dengan monyet yang lain Kemudian monyet-monyet tadi Mengurumi tadi itu Merajami monyet yang berzina tadi Dan aku pun Yaitu Amur bin Maimun Ikut pula merajam monyet tadi Monyet zaman sekalian Ada pasangannya berzina, kelompoknya ini ndak rela, jamaah Dirajam itu monyet yang berzina. Sampai Amr bin Ma'mun ikut-ikutan merajam juga. Bayangkan monyet aja benci dengan namanya berzina. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari di eh, kitab hadis beliau. Subhanallah aja banget. masa manusia ya kok nggak ada kecemburuan soal masalah ini? Binatang aja punya kecemburuan lho, Ada sebuah kisah Yang hampir mirip yang dibawakan oleh Imam Bukhari Dibawakan oleh Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah mengatakan Sebagian seh terpercaya kami menceritakan Di sebuah masjid ada tempat burung bertelur Masjid ada tempat burung bertelur Kemudian ada orang yang iseng Telurnya diambil satu Diganti telur burung yang lain Ketika menetas Kok anak misalnya merpati kemudian kok moro-moro jadi gagak gitu misalnya induknya ini kemudian apa? Duh, kok jadi burung lain apa yang terjadi zaman sekalian? mengetahui hal tersebut kemudian si jantan ini memanggil teman-temannya yang lain untuk menghakimi betinanya yang menganggap nih burung tadi, kenapa? Duh, anaknya kok betul burung padahal itu ada orang iseng burung punya kecemburuan Iki kewane sapa iki? Eh beningnya siapa kok nyantol di sini ini? Burung ya Mas Kirin? Subhanallah. Imam Atmiya menceritakan dalam Majmu' Fatawan. subhanallah. Saya tutup dengan sebuah kisah dalam Fathul Bari. Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna rahimahullah pernah menceritakan dari Jarrul Al-A'la rahimahullah. Ada seekor kuda itu untuk diperintahkan untuk mengumpuli induknya ya, mungkin untuk memperbagus apa namanya keturunan atau apa gitu ya jadi anaknya ini disuruh mengumpuli ibunya ibunya ndak anaknya ndak mau kemudian yang terjadi apa ibunya dimasukkan ke ruangan kemudian ditutupi matanya dan kemudian anaknya disuruh kembali menggali mengumpuli induknya terjadilah apa yang terjadi kemudian setelah tahu baunya Loh, ibu e kan? apa yang terjadi? anaknya tadi menggigit maaf zakarnya sendiri hingga kemudian sampai putus karena tahu ternyata indu e yang digahuli oleh anak, anak anaknya kuda tadi karena tadi ditutup matanya kan nggak tahu ketika tahu ibu e langsung zakarnya sendiri digigit sampai putus diceritakan oleh eh dalam falsul bari oleh Ibnu Hajar al sekolah. Ini menunjukkan apa? Binatang saja itu punya kecemburuan. Punya rasa bagaimana menjaga pasangannya sehingga tidak sampai kemudian jatuh pada zina. Entah yang monyetnya tadi, ya, entah yang burung tadi, ya. nah ini ada manusia-manusia yang Allah berikan fitrah lurus untuk kemudian mengenal agama Allah kemudian dibimbing dengan syarat adi dibimbing dengan pernikahan yang halal di bawah syariat Allah kemudian kok terjatuh pada zina ini tentu <tuh> suatu hal yang sangat disayangkan apalagi di zaman modern seperti sekarang ini ya banyaknya media-media yang kemudian menggugah hasratnya manusia Ya, kemudian terjatuhlah mereka pada zina. Ditambah ada zina yang tingkatnya lebih besar dibanding dengan dosa yang lain, dosa zina yang lain dengan kerabat, dengan tetangga dan seterusnya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dari keburukan-keburukan yang terjadi dari dosa zina ini, dan semoga Allah juga menjaga keluarga kita, masyarakat kita, ya, generasi generasi muda kita agar tidak terjatuh pada dosa yang keji Demikian jemaah sekalian rahimani warahimakumullah. Wa uh, selesai pembahasan kita di dosa besar zina. Ya, insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita yang akan datang dengan dosa yang ke-10, yang seharusnya dosa yang ke-10 kita rolling sebentar. untuk kemudian memberikan momen di bulan depan insyaallah ta'ala dengan dosa besar yang tersebut insyaallah ta'ala nah ada yang bertanya Silakan. ya? Tidak ada. Insya Allah mudah dipahami, taala Enam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah mudahan bermanfaat, mudah mudahan menjadi ilmu yang nafik fikurnya Allah Kita tutup dengan doa salamatul majlis, wassalamualaikum, kamu atas perhatian Bapak ibu sekalian. kita awali dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.